Ayah di rumah juga bisa berselaturahmi dan berinteraksi dengan kami. Caranya adalah menghubungi nomor telepon 021 87797000 atau 87798000. Anda bisa menanyakan sesuatu berhubungan dengan tema ataupun Anda memiliki permasalahan sendiri dan meminta solusi dari Ustaz Danu. Silakan. Nomor telepon yang bisa Anda hubungi sekali lagi adalah 021 87797000 atau 87798000. Bicara mengenai pahala dan juga dosa. Ini kita padahal sebenarnya udah sering dengar ceramah... ...udah sering baca buku Pak Ustadz... Iya. ...yang namanya menjalankan perintahnya... ...dan meninggalkan larangannya... ...itu pasti dapat pahala. Hmm. Kalau sebaliknya pasti dapat dosa. Iya. Tapi kenapa Pak Ustadz masih banyak... banyak. ...bukannya banyak lagi Pak Ustadz... ...banyak, banyak sekali... ...orang-orang yang lebih gampang berbuat dosa... ...tapi untuk mendapatkan pahala kayaknya males banget. Jadi lebih banyak orang yang lebih gampang jadi dari dosa daripada jadi dari pahala, Pak Ustaz. Iya, berarti termasuk kita dong. Iya. Kita pagi-pagi jatahnya teh teman-teman uh. MNC Tbk kita ambil eh dosa juga Saya itu. Oh, <laughs> Saya <dosa aja> dinobes dikit ke dosa, dikit sekalian dikit, order dosa dikit. Iya memang eh uh, dalam kehidupan kita sehari-hari kita itu menjalankan hanya ada dua yang pertama menjalankan perintah Allah ya perintah Allah itu yang yang memang diperintahkan yang kedua kita melanggar nah yang menjalankan perintah inilah yang insya Allah nanti kita akan mendapatkan pahala dan yang melanggar ini akan mendapatkan dosa. Apapun yang kita kerjakan di dunia hanya dua ini aja. Kita jalan, naik mobil, ngebut, bikin pusing orang banyak, itu dosa walaupun kecil. Kita bikin pusing karena mungkin dia nggak mandi. Iya, <laughs> ini pusing beneran itu aja. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah Taala untuk sholat, kita nggak sholat atau masih bolong-bolong yang bolong itu yang salah di hadapan Allah. Kemudian kita punya istri harusnya digauli dengan baik. Harusnya dinafkahi ya. Dinafkahi lah taunya kita hobinya enggak cocok dikit mukul. Nah, seperti itu. Bukannya dinafkahi istri kita tapi kita malah judi. Jadi kita judi sendiri. Itu dosa juga. Nah cuma susahnya orang-orang yang berjudi rata-rata itu jarang melihat bengkel hati. Jadi gak tahu hari ini pasti. Karena lagi enak-enaknya. Karena saat ini sudah mulai ending dan mau tidur dia. Jadi eh, enak-enaknya tidur maksudnya. <susur> <wang susahnya. lain> Jadi seperti itu. Jadi dia bisa punya istri. Mamanya pada waktu seorang yang mamanya... E, perilakunya kurang baik mamanya tapi pada waktu menggauli istrinya itu baik, eh ya, dia dapat pahala pada waktu baik tapi kalau pada waktu dia itu emosi, marah judi, tidak menafkai kemudian ya banyak ya itu juga dosa, sama tapi kayaknya dari cerita Ustaz lebih gampang melakukan dosa daripada mencari pahala ya Pak Ustaz Ya, memang seperti itu. Karena manusia sendiri kan punya nafsu nih. Mm -hmm. Nafsu ini harus dikelola sebenarnya. Maksudnya, salah satunya dalam firman Allah Ta'ala menceritakan, Ya ayyuhannas, al-ja'adkum mawezatum merabdikum. Wa syifa ulima fitudur wa hudha wa rahmatulil mu'minin. Diceritakan, hai hey, kamu sekalian manusia. Telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, pelajaran dari Allah yaitu Al-Quran. Bukan jelas. Pelajaran yaitu Al-Quran. Pelajaran berarti harus kita pelajari, kita praktekkan Kemudian penyembuh penyakit di dalam dada. Nah, petunjuk dan rahmat bagi orang beriman. Petunjuk dan rahmat. Petunjuk itu kalau kita baca, kita faham itu petunjuk. Kemudian akan menjadi rahmat jika kita baca, kemudian kita paham, kemudian kita jalankan. Ah, kita jalankan ini akhirnya Allah memberikan rahmat. Nah, kita harus menyadari bahwasanya kekurangan kita begitu. Kita punya nafsu nih di hati. Nah, nafsu ini maunya menang sendiri, egois, kemudian emosional. Orang kalau nggak cocok sama saya ya... Begitulah kata-katanya yang kasar sekali. Itu enggak seperti itu. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat per ayat itu saling terkait. Sehingga kita itu kalau memang kita itu diizinkan pandai oleh Allah Ta'ala. Mengerti kita mau kemana. Sehingga tidak sampai belajar untuk tidak salah di hadapan Allah Ta'ala. Seperti itu. Kalau kita tidak mampu, salanglah kita. Kalau kita punya istri, maunya Ya seperti itu, untuk itu-itu aja kan ya percuma ya. Kalau kita punya suami harusnya kan ngerti tugas istri pada suami itu apa? Hormat, menjaga harta benda, kemudian mau mendengarkan nasihat, diajak jalan Allah, mau kamu banyak kali Dan itu peraturan tertulis. Dan itu peraturan tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, kan jelas ya. Iya. Tapi sebanyak kan ada juga si istri kalau sama suami berani dinasehatin melunjak mamanya. Nah seperti itu ya. Iya dosa sama aja. Tidak boleh dosa ya bawa sampai. Iya. Wah, nanti tidak tersin lagi ya bawa sampai. Boleh. Karena kalau kita nggak break nih kita juga yang dosa nih. Karena sudah masuk waktu subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu mari sama-sama yang ada di Masjid An kita laksanakan sholat subuh dan anda yang ada di rumah kami persilakan juga untuk melaksanakan ibadah. Setelah itu kami masih akan tetap kembali hanya di bengkel hati. kom adalah pertama nama saya Wayanti ini ibu dan bapak saya saya di sini ada keluhan uh, sudah 2 setengah tahun kelumpuhan pada kedua kaki saya awalnya itu diagnosis dokter infeksi militus TB pada sumsum tulang belakang uh, diambil cairan sumsum tulang belakang itu Bakterinya sudah tidak ada, tapi saya tetap disuruh minum obat TB itu selama satu tahun. Tapi di terapi belum ada perubahan gitu. Aku, saya kontraktor, aku, itu susah buang air besar. Ya, waktu di rumah sakit pernah jatuh juga dari kursi roda. Nah, ceminat jatuh itu jadi lumpuhnya tuh dari situ. Jadi, Pertanyaan saya adalah Kalau Mbak Yanti ini Kalau ada CBO di daerah Kusumur, enggak, enggak. Apakah Mbak Yanti ini sering Menyimpan cengkel Menyimpan, saya tidak bilang cengkel Marah atau keluar ya Jadi kalau Mbak Yanti ini Marah Banyak Mbak Yanti marahnya itu dia Khususnya pada entah sama Bapak atau sama siapa. Marah, Sama siapa yang marah Kayaknya Lebih ke Bapak tanya-tanya kenapa Mbak yang disini walaupun dia iya kadang kalau misalnya dimarahin gitu, kadang kita gak terima gitu hmm. Hmm. Hmm. ya gini aja Mbak, yang di belajar hmm. untuk menghormat orang tua apa yang diberi dengan orang tua itu kalau memang sesuatu kebaikan di rumah dengan Mbak sesuatu yang tidak nyaman di hati kita itu hanya nafsu kita aja nafsu kita, yang kadang-kadang kita belum terlalu ada mau orang tua orang tua bisa aja nasehatin baik, bisa aja ya. Tapi karena nafsu kita itu kini nya itu akhirnya nasehatin tidak mau. Jadi itu biasa ya. Yang saya lihat dari para anak muda yang terbayangi hasil yang lulus, kemudian juga Nanti salat semangat tahajud selain salat lima waktu yang wajib, salat semangat hajud, kalau bisa rajin, dan banyak mohon ampun jika ya, sakit yang bayangkan dirimu. Dari, sering menjengkel kepada ayah, harus menjengkelkan terus, terus, mohon ampun. Terus, terus, terus. Jangan gentah dalam mohon ampun, tapi tidak usah, keburu-buru mohon ampun, ya biasa. Kalau saya minta sama Mbak Yanti sama Ayah sama itu. Oke, silakan Mbak Yanti tetap menghadap sini, bayar di minta maaf sama Bapak atau sama itu dulu, terus kemudian baru Bapak yang jelas. Dia dulunya sama, sama dulu aja lah. Maaf, maafin kesalahan yang pertama ini yang kamu dan jangka hati. Kalau nanya kamara marah-marah kamu sama -sama juga mau kepala ya, ya. hmm. ke yang terus nyaman ya. Nah, entah ini penting dendam yang kau kepada yang kau ditenggelamkan yang diungkapkan hatimu enggak terus terang yang kedua padang sukangatnya pada Bapak marah-marah mau nganti apa Bapak ikhlas mau nganti Bapa itu saya mau doa untuk Mayanti dan Alun Alun dah semuanya. Mayanti kalau sampai susah mohon bantu sajalah. Lirik cuman saya akan doa tangan, turun kepala, kemudian disutuk. Liriknya hatinya menyukui. Alhamdulillah amin. Halo ya. TV yang berbahagia, baru saja kita menyaksikan bagaimana cerita Ustaz Danu dalam menemui salah satu jemaahnya yang mengalami permasalahan setelah mungkin selalu menyimpan dendam saat e, ketemu sama orang yang marah-marah dan yang marah-marah itu adalah kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Kadang-kadang ya Pak Ustadz ya, kalau kita mungkin bisa mengatur nih Pak Ustadz. Uh, ini intermedio sedikit sebelum kita balik lagi ke, ke topik kita nih, iyi, tema kita. Kalau, kalau kita mungkin bisa mengendalikan emosi kita ya Pak Ustadz, iyi. supaya tidak marah gitu ya. Tapi kalau kita berhadapan dengan orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya, baru ngomong sedikit itu <tuk> baru belum, Baru mau ngasih tau alasannya, kenapa kamu gak datang. Saya gak datang soalnya... <tuk> Kerana ada orang ngomong apa-apa-apa-apa begitu. Kedengarannya sama saya ngomongnya kayak gitu. Walau tu ya, mungkin ngomongnya agak tapi kedengarannya. Itu bagaimana cara kita bersikap saat kita ketemu sama orang emosional, dikit-dikit marah. Pernah enggak marah, tapi bawahnya mau ngembacok. Gimana kalau semua orang seperti itu, Walau tu? Iya. Kalau memang banyak kondisi. Kita memang harus berpikir. Kalau ketemu sama orang yang seperti itu. Dan kita ada di bawahnya dia. Di bawah itu setara Jadi kalau uh, dia lebih. Lebih bisa memberikan. Kita rezeki. Umpamanya, atau seratanya lebih tinggi deh. Mm -hmm. Itu kita lebih baik diam aja. Enggak usah di. Uh, apa namanya. Tidak usah di apa namanya, balas dibalas, gak usah dibalas kalau tersimpan dendam gimana Pak Ustadz nah, kan katanya sudah sering dibengkel hati iya, sih. tapi iya, harusnya doain ya Pak Ustadz iya doain yang baik, kan sudah dijelaskan kalau memanya kita didolimi oleh orang lain kita diminta oleh Allah Ta'ala mendoakan orang yang mendolimi kita jadi kita Oke. belajar mulai sekarang, karena waktu untuk bisa kita didolimi orang lain, kemudian kita berdoa itu sulit tapi nanti kalau kita udah sering menjalankan, insya Allah menjadi gampang. Mungkin waktu pertama kali cobanya ya masih kelepasan di doanya. Ya Allah berlaku kesabaran, mudah-mudahan orang yang menzolimi aku diberi rezeki supaya dia kuat waktu ditabrak bajai. memang ada hubungannya antara rezeki sama kuat ditabrak bajai. Ya kan bisa untuk bayar rumah sakitnya. Yes. Yes. Kah bukan yes. seperti itu doanya ya Bos tadi. Tidak, tidak boleh. Kalau doanya banyak, iya, enggak, kita merasa dizolimi ya. Ia di, tidur. Kalau memang kita dizolimi ya, kalau Allah menceritakan, ya kalau selama jelas sekali. Jadi katakan dengan penuh keselamatan. Jadi uh, kita cuma mendoakan orang yang berbuat dosa itu, ya selamat dunia akhirat, Islam bukan hmm. hanya di mulut saja ininya enggak di ikhlas belajar ikhlas saja dan ini ada tuntunannya ya, Pak tuntunannya berarti kalau kita tidak menjaga hmm. seperti itu sama aja melanggar peraturan dan dosa Benar kalau mamanya kita sebenarnya di dalam Islam ada tahapan tahapan mamanya kita didolimi kemudian mendoakan orang tersebut selamat dunia akhirat ini yang bagus ini yang bagus jadi itu Islam mengajaran yang bagus. Kemudian yang normal mamanya kita di 25 orang lain membalas. Itu boleh. Membalas itu boleh, tapi kumamanya dia mukul sekali, kita mukul dua kali enggak boleh. Yang sekali dosa kita. Oh, jadi kalau dipukul sekali kita membalas. balas sekali aja gitu pakai batu uh, uh. nah gimana caranya kalau itu petinju lah nggak tahu saya pura-pura bisa balas balas yang menang kali yang banyak dosa <laughs> tapi ini nggak ini kan masalah petinju itu kan masalah permainan orang-orang aja ya intinya adalah itu kemarahan jadi kalau memang kita itu uh, apa namanya uh, boleh membalas tapi uh, kalau orang Jawa itu samadiyah. Apa samadiyah itu? Samadiyah itu yang ngerti? Secukupnya. -se Secukupnya itu Bagaimana ya sepuluhnya. tadi. Kalau dia mukul tiga kali ya kita mukulnya tiga kali. Itu masih diperbolehkan. Kalau dia mukulnya sepuluh kali kita sembilan setengah masih boleh. Syukur-syukur <laughs> masih bisa bangun lagi. Syukur-syukur kita mukul sekali dia langsung itu Kita masih untung. Masih untung jadi. <tuk> jadi intinya adalah boleh membalas tapi se... Se, se apa namanya secukupnya ya, sepantas se sepantas sepadan sepadan, sepadan. Hmm. harus timpal gitu pak ustadz nah. oh, makanya Aduh. di situ ada aturannya jadi kalau kita lebih kita nggak boleh dan di dalam ayat tersebut diceritakan bahwa Allah lebih menyukai kalau kita ditudimi itu kita sabar ya sampai sabar itu seperti tadi malah mendoakan orang yang berbuat It dolim itu Karena kalau kita Balas kita gak tahu sepadan napa enggak kan ya Pak Ustadz. Nah, ya makanya. Kalau mamanya kita punya suami. Mamanya suaminya sering judi ya. Hmm. Ya udah doain aja. Supaya menang. Ya jangan. Nah, jangan. Lah. Menang kan kita yang ngerasain juga. Ya jangan <laughs> lah yang menang. Ya sadar lah. Oh, supaya gitu. sadar. Sudah sadar untuk tidak berjudi. Itu. Ya, doain supaya menang. Wah ma, itu mah beda lagi ya. itu <laughs> Gak ada doa beda kalau begitu. <laughs> Oke. Pak Ustadz ini ngomong lagi soal tema nih, soal pahala dan dosa. Yes. Uh, ini benar Pak Ustadz, ada tahapan ya. Maksud saya, emang benar seperti yang diceritakan katanya ada pahala kecil, pahala besar termasuk dosa kecil, dosa besar. Ya memang ada. Ya Berarti kalau misalnya dosa kecil terus yang kita kerjakan, balasan yang kita terima juga yang kecil-kecil juga dong Pak Ustadz. Enggak, Allah enggak Allah, seperti, seperti itu. Ya, jadi... Allah itu insya Allah yang saya ketahui punya batasan misalnya. dosa yang kita lakukan kecil. Tapi kalau kecilnya banyak, itu kan besar juga. Kan begitu lama-lama menumpuk. Iya, lama-lama menumpuk ya akhirnya Allah punya batas. Ini, eh, hambaku ini memang dosanya sudah cukup. Peringatkan aja dia melalui melalui musibah. Agar dia kembali ke jalanku. Hei malaikat, sudah gitu aja ya. Nah, makanya ayat yang dalam Quran itu hmm, sudah sangat jelas. Bahawa Allah akan memberikan siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat agar mereka kembali ke jalan yang benar. Makanya pada waktu Allah memberikan musibah pada seseorang. Itu Allah itu menginginkan agar hambanya itu kembali ke jalan yang benar. Ke jalan Allah ke Quran, ke Sunnah Rasul seperti itu. Jadi Allah menginginkan kalau memang musibah itu Allah menginginkan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jangan berbuat salah lagi seperti itu. Ya, Jadi makanya ya. kalau umumnya dosa walaupun kecil, uh, dia lakukan terus ya lama-lama besar. Lama-lama besar. Apalagi dosa-dosa besar. Ya, ya lama-lama kecem. <laughs> kecem itu besar sekali. <laughs> kalau misalnya datang ke orang pintar minta pertolongan termasuk dosa besar nggak boleh? Iya itu musrik. <laughs> itu musrik ya masa. termasuk dosa besar. Itu besar langsung. Oh, besar. Eh. Kalau umumnya kita melakukan perbuatan musrik, hmm kemudian kita mau meninggal, baru mohon ampun, itu nggak diampuni oleh Allah. Karena waktunya mepet, pada waktu dia itu melakukan perbuatan musrik, harusnya dia ada waktu untuk memohon ampun, kemudian merubah, dia tidak berbuat itu lagi. Nah itu ada toleransi waktu, nah itu insya Allah, insya Allah masih bisa diambun oleh Allah Ta'ala. Tapi masalahnya kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil ya Pak Ustaz. Makanya kita harus menonton baik hati dan mengikuti pengajian. Jadi tidak tahu ke tempat mungkin kita berubah menjadi orang yang baik. Akan itu ya. Amin. Sudah-mudahan ya kita semua sama ya Bu ya. Berubah untuk menuju ke tempat atau ke bagian yang lebih baik daripada sebelumnya. Kita akan break sebentar, jangan kemana-mana pemirsa. Baiklah hati akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di acara Bengkel Hati di mana acara ini disiarkan langsung dari Masjid An Nida MNC TV dan apabila pemirsa bersama rombongan jamaah ingin hadir di acara ini acara Bengkel Hati selalu Insyaallah akan uh, hadir di acara di hari Minggu dan hari Senin pukul setengah lima pagi Apabila anda berkenan hadir bersama rombongan jamaah kami mohon mengirimkan surat konfirmasi terlebih dahulu melalui surat faks yaitu ke nomor 021 840-8919 Sekali lagi nomor faxnya adalah 021-840-8919 Ini untuk konfirmasi apabila Anda bersama jamaah tolong, tolong disebutkan nama penanggung jawabnya siapa Udah gitu jumlah rombongannya berapa orang Dan kira-kira kapan ingin hadir Tapi kalau misalnya Anda bersama suami Atau bersama istri Atau bersama anak Cuma berdua, bertiga, berempat Gak usah pakai surat silakan langsung Karena banyak juga yang ditemu sama saya di luar Mas Bayu, saya mau datang nih, kirim surat nggak? Wah, jangan kirim surat bu, kirim besok. Jadi nanti kalau kirim surat nggak ada balasannya, Apalagi nggak kasih perangko balasan. <laughs> Oke, okay, kita kembali lagi um, mengenai pahala dan dosa. Sebelum kita terusin, tapi seperti biasa nih, pasti ada jamaah yang dari tadi udah siap-siap mau bertanya, Pak Ustad? Iya, ya yeah. yeah, silakan. Yang mau bertanya. Mungkin uh, di sebelah mana? Ya, tolong sebutkan Ibu namanya siapa, asalnya dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ibu Tarse, dan ini anak saya namanya Putri Hafisah. Saya berdatang dari Bengkulu. Yang ini saya tanyakan Pak Ustadz. Di sini ini anak saya ini dari kecil bayi. Dua anak itu yang pertama adalah kakaknya laki-laki. Dan yang kedua perempuan ini. Tapi dia itu dari kecil sakit panas itu kadang-kadang setengah bulan gitu ya. Dibawa ke dokter terus ya banyak orang yang mengasih tahu katanya begini-digitu. Saya itu pernah itu, itu apa maksudnya dikasih tahu untuk berobat ke sana kemari gitu loh Pak Ustaz. Nah, kemari itu gimana? ke tempat dukun, ke tempat orang-orang hmm. pintar nah, itu, itu dikasih tahu. Jelas. Setelah itu, ya itu kami serahkan pada yang kuasa saja kalau yang itu. Kapan diserahkan? <laughs> Di saat saya beribadah saja, oh, saya doakan yeah. aja kepada mereka. Mudah-mudahan dibukakan pintunya untuk tidak berbuat seperti itu. Apa berbuat tampangan? Ibu cerita yang mana ini? ya berbuat apa, apa maksudnya itu dia itu yang mengobatin mengobatin pakai kemenyan pakai ha -ha, air putih itu loh ha -ha, saya oh ya ha -ha, terus? ya mudah-mudahan mereka dibukakan pintunya untuk yang dibadah yang benar. Oh, gitu. gitu. Pak, karena ya. beliau sendiri sudah punya pembantu untuk bukain pintunya. Iya, Bu. Masuk sini, Ibu ya. Oke, silakan dulu. Iya, ini karena ini dia itu kadang-kadang itulah panasnya itu kadang-kadang mendadak 5 hari ke dokter, setelah itu panas lagi. Ya, itulah makanya saya tertutup tubi untuk tertutup tubi, -tubi> Saya tinju aja betul. Apain untuk semangat untuk pergi ke sini ini mau tanya untuk solusinya kepada Ustadz Hanu. Uh -huh. Ya begitulah saya minta mohon apa kekeliruan dari kedua orang tuanya? Gitu. Oh gitu. Jadi kalau boleh saya ulang Bu, anaknya putrinya siap ya terus menerus. Ya. Panas terus menerus, Ustadz. Namanya siapa putrinya? Putri Hafisa. Putri Hafisa. Namanya Putri Hafisa. Ya. Sering dibawa ke Dukun Pak Utan Enggak Hah? Enggak sering ya? Dulu waktu kecil itu dari bayi Pak Utan hmm. sering sekali Oh sering uh. iya. Jadi setelah enggak sering itu setelah nonton acara ini Iya alhamdulillah Oh alhamdulillah berarti ini kembali nih ceritanya Jadi iya. yang tadi kita ceritakan kemusrikan itu harus ada jeda waktu untuk bertobat Tidak mau melakukan lagi Nah ini insya Allah bisa diampuni Insya Allah makanya jangan dilakukan seperti itu. Dulu dulu memang sering ke orang yang suka bakar kemenyan. Iya Pak ya. Ustaz, itu juga katanya di rumah itu harus dipatokin gitu ya. Patok, patokin tuh. Katanya suruh, buku, di, buku. Iya, katanya suruh dijagain, itu suruh beli telur ini dan itu gitu. <laughs> terus uh, oh. dikubur di situ, katanya di situ ada-ada gitu, ya saya itu orang di pelosok kemungkinan banyak kekurangan gitu setelah iya. saya tahu. Begini saya untuk ya. merubah semuanya, Pak Alhamdulillah. Nah sekarang pertanyaan saya, setelah ibu merubah jadi yang dulunya, maaf ya Bu ya, ibu e, pernah melakukan perbuatan musri ke orang pinter setelah ibu berubah? Putri Ibu ini Putri Haliza ini mulai sakitnya berkurang nggak Bu? Ya sebenernya. walaupun ada sakit tapi mulai berkurang nggak? Iya Kira -kira. Alhamdulillah sekarang ini ada perubahan Pak Usta. Oh, alhamdulillah. Namun kemarin tuh saya ajak kesini ini masih ada panas lagi saya itu ya merasa gimana ya sendirian sama sama saya ini terus kalau panas lagi gimana gitu. Aha. Nah ini nih. Mau masuk pesantren biar saya itu yakin gitu ya Yakin. Untuk kan? lepasnya gitu biar nah. nanti ya kemungkinan besar gak mendengarkan dia ya, panas-panas lagi atau sakit-sakit lagi <laughs> gitu Ya sudah Ibu saya mau tanya, Ibu ke sini sama suami gak? Enggak, berdua aja sama anak ini Sama adik putri ini? Iya Terus bapak kemana? Bapak ya sedang ada urusan yang gak bisa ditinggalkan karena Guru Pak Ustaz Oh beliau guru ya Iya Iya sudah begini aja Ibu Eh, uh, Ibu tadi namanya siapa? Tarsih Ibu Tarsih kok namanya Jawa sekali sih? Ya Saya, <laughs> saya orang, Jawa, Pak orang Jawa Orang Jawa? Iya Mana aslinya? Saya dari Wonogiri Alah Tetangga saya Katanya dari Bengkulu Iya Wonogiri saya. itu Iya Bengkulu kan domisili ya? Wonogiri itu yang terkenal juga. Yang pertama jamu, yang kedua bakso. Iya iya. Ibu di Wonogiri, ibu rumah tangga? Iya dulu saya waktu itu masih kecil kelas 2 SD oh, saya diajak termigrasi. Ya. Oh migrasi? Ya, oh ya ya ya. Ya sudah begini aja, saya mengajak ibu Tarce. Yeah. Ibu Tarsi, ini Ibu Tarsi saya ajak ikror ya yeah. Ikror niat kita memang hanya kepada Allah Ta'ala untuk melepas Ilmu-ilmu yang ada di dalam adik putri Hafizah ya yeah, yeah. Saya meminta pada Ibu Tarsi, Ibu Tarsi Jika di dalam tubuh adik putri Hafizah sebagai putri ibu jika di dalamnya banyak sekali ilmu dari orang-orang pintar atau dukun, entah dia bakar menyan dengan baca mantra di mana itu acara itu tidak ada tuntunan di dalam syariat Islam dan hmm. bisa menjadikan musrik lebih dalam, maukah Ibu Tarsih semua ilmu yang ada di dalam tubuh adik putri Hafizah semua mantra yang dibacakan dulu pernah oleh dukun atau orang pintar itu mulai pagi hari ini ilmu-ilmu tersebut beserta isinya, beserta atributnya keluar dari tubuh adik Putri Hazisah karena Allah Ta'ala ikhlas. ikhlas Pak Ustaz. Ikhlas lillahita Allah. Lillahita Allah. Amin, Amin ya Robbal Alamin. Ya Allah, mudahkan ilmu-ilmu yang ada dalam tubuh adik putri Hafisa untuk keluar keluar dan kau kembalikan pada tempatnya. Amin. Amin, Amin ya Robbal Alamin. Iya, mudah-mudahan uh, ilmu ini bisa keluar dengan baik. Adik, ada yang kayak rasa kesemutan tak? Adik rasanya di badan sekarang ini? Tak ada. Ada pusing-pusing enggak, dek? Iya. Enggak ada. Tadi sempat panas enggak, dek? Ya. Sempat panas ya. Sekarang gimana? Sekarang, sekarang ini. <laughs> sudah berkurang. Kalau sudah berkurang, bilang apa sama Allah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrohabilalamin. Iya. Mudah-mudahan ini akhir dari kemusrikan dan tempat-tempatnya dan atributnya ya Bu. Iya, iya. Jangan dilakukan lagi ke tempat orang-orang yang suka bakar kemenyang. Iya, iya Pak Ustaz. Suka nguri-nguri keren ya. yang tidak ada kentang timpulnya. Kentang timpulnya itu maksudnya ya begitulah ya. Sekarang kalau kita mengaku. Iya, iya. Kalau kita mengaku Islam cukuplah kita hanya kepada Allah Taala. Yeah. Mau memohon berdoa silakan pada Allah dengan cara-cara yeah. yang paling gampang. Tengah malam kita sujud menjalankan sholat sunah tahajud, kemudian hanya cuma membuka tangan memohon kepada Allah Taala cukup itu tidak yang aneh-aneh. Yeah, yeah. yeah, al Nanti kalau memang ada kesempatan kalau bisa memang gimana ya rumahnya udah ditanemin banyak ya. Ya nanti ya. Ibu datang ke klinik saya aja deh Nanti kita coba bantu untuk besihin ya, ya, ya Biar telur-telurnya itu jeblok ya. di bawah eh, ya Eh begitu-begitu ya. mah jangan dilakuin ya Tapi ya gak apa-apa Karena tidak tahu ya, tidak Ibu mudah-mudahan mudah-mudahan ketulusan Ibu untuk kembali ke jalan Allah Melalui acara penggel hati ini Diterima oleh Allah Taala kembali Dan Ibu bisa menjadi Aduh. seorang muslimah Amin. yang benar-benar bisa istiqamah ya. Amin. Mudah-mudahan nanti Adik Putri bisa sembuh ya, Bu ya. Iya, alhamdulillah. Dan ini juga ada sedekah Pak Ustaz dari rezeki saya. Tolong berikan pada anak yatim, yatim Insya Allah Insya Allah ya, Bu. Oh, nanti di yeah. saya terima setelah acara ini ya. Terima yeah, kasih, Bu. Ya, iya, ibu. Ya. alhamdulillah Pak Ustaz. Saya yeah. juga terima kasih. Tunggalualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan Ibu, tadi mana yang berdiri? Boleh. Boleh, boleh. Ya, ini ibu yang mau bertanya ya. Wah, dicantik sekali. Ibu jauh sekali ada di ujung, harusnya ada di tengah. Gini-gini, sambil ibu jalan dari ujung ke tengah, kita break dulu ya, Bu ya. Kita persilakan dulu yang mau lewat, sambil ibu lewat dari tempat ibu ke tengah supaya kita bisa enak ngobrolnya. Pemirsa jangan ke mana-mana kalau ibu namanya siapa, Bu? Namanya siapa? Ibu Ade, nanti kita akan kembali dengan mendengarkan cerita dari Ibu Ade dan bagaimana solusi dari Ustadz Danu. Tetap bersama kami di Bagel Hati. Pemirsa banyak sekali, saya ketemu sama jamaah di luar acara Bagel Hati ini, suka ada yang bertanya, Mas Bayu, itu beneran langsung sembuh? Itu emang Pak Ustadz Danu nggak pakai dukun? Ya, Kalau misalnya pakai dukun Saya duluan yang takut Saya di sebelah beliau soalnya Kalau gimana Pak Ustaz Mungkin Pak Ustaz bisa langsung menjelaskan Kenapa misalnya ada orang Ada jamaah yang setelah Diajak ngobrol sama Ustaz Danu berikrar Niat kembali ke jalan Allah Tiba-tiba sembuh Ini bagaimana ceritanya Pak Ustaz Ya sebenarnya Ini mengikuti ya Sebenarnya di dalam tubuh manusia itu Banyak sekali malaikat Para malaikat itu, itu ada di mata kita, di otak kita, di tangan kita, di organ tubuh kita. Nah, memang ini yang tidak ada di dalam ilmu kedokteran di negara barat. Karena negara barat tidak mengenal, namanya Allah itu tidak mengenal. Yang mengenal itu fisik. Jadi kalau ada tumor, ambil. Kalau ada kanker, kasih eh, apa namanya itu kemo, umumannya. atau di radioterapi, atau di sinar, atau macam-macam deh. Memang beliau seperti itu Kalau ilmu kedokteran barat Kalau di Islam Sebenarnya Memang Memang Allah menulis Walaupun tidak gamblang ya Tidak Tidak Tidak secara langsung Tapi implisit dijelaskan bahwa Setiap penciptaan Allah itu Ada yang menjaga Yaitu malaikat Nah Kalau ada seseorang yang Beliau itu Mau sadar kesalahannya Kemudian mau kembali ke jalan Allah Itu kan sebenarnya Itu juga Taubat sebenarnya Nah Taubatah nasuhah itu dijelaskan ilal ladina tabu waslahu wa wabayanum dan dijawab dalam ayat tersebut oleh Allah taala faulaiqahatubu alaihim ilal ladina tabu mereka yang telah taubat waslahu wa dan mau melakukan perbaikan jadi apa yang pernah dihiru dikerjakan salah dosa itu mau berubah ya kemudian dilanjutkan dan dia mau memberikan nasihat kebenaran dari Al Quran saya sudah tiga yang dijalanin yang ada dalam Quran, bertobat, merubah, kemudian mau dimasal. memberikan nasihat kebenaran dari Quran. Dijawab oleh Allah Taala, pa Paulaiqal, Tubul Alaihim. Maka tobat mereka yang aku terima, jawaban Allah ini. Jadi bukan jawaban saya. Jadi kalau ada seorang yang sudah taubat beneran, saya yakin tinggal kesembuhannya itu tinggal sifat ayat Allah sunfaikunya pasti muncul. Nah disinilah sebenarnya. Kenapa kalau mamanya kita bicara tenang santai serius kadang-kadang bercanda dikit ya bikin malaikat tuh nggak stres gitu loh malaikatnya <laughs> senyum-senyum kali ya saya juga nggak bisa lihat malaikat tuh dengan santai dengan nyaman Insyaallah itu akan memberikan beliau uh, diberi jawaban oleh Allah Taala dengan keseluruhan jadi bukan yang aneh-aneh kalau mamanya <laughs> ada dukun Wah susah saya sendiri juga nggak suka <laughs> yang seperti itu. Suka, ya. Jadi menjawab juga kalau misal ada pertanyaan kok ada yang sembuh ada yang nggak sembuh, nah ini diukur dari tobatnya. Apakah tobatnya hanya sekedar berikrar, hanya mengakui tobat, atau juga dilanjutkan dengan memperbaiki dan juga memberikan nasihat? Karena inilah tobat yang diterima oleh Allah SWT salah ya? satunya seperti. Itu. Iya. Allah SWT. Nanti kita terus kembali karena tadi seperti janji saya ada yang mau bertanya. Yang mana tadi? Yang sudah meyang. Maiknya ya, iya, ibu Ade tunggu dulu ya bu ya, silakan sebutkan namanya asalnya dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade dari kebun jeruk. Uh, sebenarnya... I, ibu maaf mic maiknya agak deket bisa. agak oh, deket. Iya. <laughs> Supaya di rumah juga bisa mendengar suara ibu. Uh. Iya, saya Ade dari kebun jeruk. Sebenarnya ini yang sakit ibu saya. Gak bener juga nggak apa-apa yang ini gimana caranya bicara? Ibu saya ini sakit saraf Parkinson sudah lama. Parkinson? Uh, uh, saraf getar gitu tangannya kaku. Uh -huh. Sudah perobat? Begini, uh, gitu ya. Perobat sudah lama. Sudah lama itu berapa bulan? Sudah 3 tahun lebih udah. Oh 3 tahun. Terus juga ditambah jantung. Apa? Jantung. Jantungnya emang kenapa? Jantungnya apa bengkak? pastikan oh, sekarang oh. udah dikasih alat pacu uh -uh. sudah berat, uh, udah gak kontra lagi tapi kalau mengalur sakit gitu. di jantungnya iya ibunya yang mana gak bisa bang bisa. bisa berdiri gak tapi kalau gak bisa berdiri ya sudah gak apa-apa agak susah karena lemah gitu, lemah. Uh -huh. ya. kalau uh -huh. bicara bisa mbak. bisa tapi udah mulai agak-agak kabur suaranya uh -huh. Agak gak jelas, gak jelas itu ya? ya. Terus suka ngeluh pusing, sakit di leher gitu. Sakit perut, tidak ya, ya, ditakbice. <laughs> Kok banyak sih sakitnya? Iya ngeluhnya banyak sekali gitu. Ibu ikut iklan di mnc tv <laughs> Enggak bukan bu. Mata. Enggak maksudnya sakitnya banyak banget yang disebutin pusing <laughs> saya kan. Iya. Oh iya iklan berarti. <laughs> ibu nama ibu siapa? Ibu Suharno. Nama Nama ibu Nama ibu siapa? Ibu Suharmini. Su Suharmuni. Suharmuni. Iya. Suharm Suharmuni. Suharmuni. Iya. iya. Begini, Bu. Kalau Parkinson, ini parkinsonnya aja dulu ya. Hmm. Karena penyakitnya banyak. Parkinson itu biasanya disebabkan dulu, ini dulu sebelum Ibu sakit. Sebelum Ibu sakit Parkinson. Dulu Ibu itu kalau melakukan sesuatu maunya terburu-buru dulu terburu-buru plus agak jengkel jadi kalau mamanya melakukan sesuatu udah terburu-buru kalau mengerjakan sesuatu dengan orang lain gak bisa, oh ya, jengkel marah gitu Pak Ustaz iya marah lah oh, ya. nah itu biasanya atau kalau memang tidak seperti itu ibu dulu sering geregetan jadi saya tidak tahu persis geregetannya kepada siapa bisa sama suami bisa sama anak-anak itu kergetan maunya itu bisa parkinson juga insyaallah karena belum ada obat setahu saya di maaf ya ini di medis itu belum ada obatnya tapi kalau mbak ade paham tinggal milih ibu dulu memang kalau melakukan sesuatu suka terburu-buru dan sering jengkel kalau menjalankan sesuatu. Atau ibu itu memang pendiam tapi gergetan terus. Yang mana nih? Ibu diam tapi gergetannya itu. Gergetan itu ya? Dia oh iya berarti yang kedua nih yang benar. Jadi yang kedua. Jadi memang itu pendiam kemudian gergetan. Jadi maunya maunya begini maunya begini, tapi diam gitu. Iya dia um, marah tapi larang diunggap. Nggak, nggak keluar kayaknya. Ah -ah. Iya itu yang bikin Parkinson. Jadi... Selama kanya ilmu medis nggak ketemu Parkinson tuh apa loncatan listrik otak? Awi gimana juga bingung juga. Iya selama ini kan juga dokter kan cuma ngasih dokobat cuma buat ngurangin harap harapnya biar ha -ha. tidak terlalu bereaksi gitu ya. Iya tapi ya, kadang susah kaku tiba-tiba kaku, tiba-tiba lemas banget. Kayak sekarang ini kan duduk lemas gitu ya. Bawanya jomplang tuh <laughs> bawanya bawanya jomplang tahu jomplang ya itu kalau lagi diboncengin tiba-tiba siapa -tiba, sih tiba -tiba. jadi jomplang, jomplang ibu emang dari mana sih kok ada kata-kata jomplang apa lemah gitu lemes tak tahu lemes tak tahu bawahnya pengen ambruk aja ambruk gitu ya ya sudah kalau ambruk itu ke kiri sama ke kanan ya sama depan ke kalau jomplang, jomplang itu belakang, belakang. <laughs> dia kok bisa betaunya nyusruk nyusruk, nyusruk itu dalam keadaan jalan ya ke, ke, ke depan ke jalan, ke jalan ya mm -mm. Ya susah tapi sabar ya iya, Jatuh i, gitu uh, ya Mbak adik Kalau memang ibu ingin sembuh Ibu harus belajar sekarang Walaupun ibu sudah sepuh ya udah uzur Mau gak ibu belajar itu kunci pertama Kalau ibu mau belajar Insya Allah mudah-mudahan Parkinson ini Bisa sembuh Karena dari jamaah yang saya amati Yang kena Parkinson alhamdulillah hampir 100% sembuh ini saya amati saya nah, amati ya, hampir 100%. Kemudian beliau tetap mau berubah. Jadi yang dulunya udah parkinson, gerak, kemudian gak bisa bicara, alhamdulillah itu udah mulai. Gerakannya udah gak begitu ada, jadi diam, kemudian bicaranya mulai jelas. Nah tinggal ibu, mau berubah gak ibu? Ini aja. Kalau mamanya ibu mau berubah, alhamdulillah ini proses kesembuhan insya Allah bisa agak cepat. Tapi kalau ibu tidak mau berubah sama sekali, putra-putrinya harus yang mendoakan. Mau gak putra-putrinya itu mamanya hampir setiap hari itu sholat sunah tahajud mamanya. Nah ya tinggal itu aja jawabannya. Kalau mamnya insya Allah mau ya, ya gak apa-apa. Nanti doa, mohonkan ampunan kesalahan ibu. Mohonkan ampunan dosa-dosa ibu yang berhubungan dengan penyakit Parkinson. Kemudian jantungnya bengkak itu juga diam tapi marahnya disimpan itu bengkak jantung. Itu ibu harus, walaupun ibu uh, Tidak Proaktif uh, Menjalankan secara penuh, tapi ibu mau melakukan Jadi, ketengkelan itu belajar Untuk tidak ada Kemudian geregedan belajar untuk tidak ada Harus belajar seperti itu, nah nanti Doa dari mbak Ade doa dari Putra-putra yang lain, insyaallah Itu akan gampang sekali diterima Oleh Allah Ta'ala, sehingga ibu nanti Mulai Parkinson-nya merendah kemudian insya Allah mulai bisa diberi kesemuan mau gak mbak Ade? Mau. ibu bener nih tahajud hampir tiap hari Kecuali pada waktu mens ya baru berhenti boleh. <laughs> nanti disampaikan pada saudara-saudara yang lain untuk membantu ibu tahajud kemudian selesai sholat kemarin tahajud didoakan kesalahan dan dosa-dosa ibu jika parkinson ini dari kesalahan dan dosa ibu jika ibu memang sering gregetan nggak apa-apa doa seperti itu dimohonkan ampun terus menerus terus menerus kemudian terakhir doa mohon agar ibu Suharnuni pinti siapa ibunya bade diberi kesembuhan oleh Allah hanya itu aja doanya tidak sulit yang sulit adalah bangun tengah malam atau bangun malam-malam untuk ambil air wudhu itu yang sulit tapi tidak apa-apa ya nanti dibantu ibu agar ibu bisa sehat lagi dan ibu saya mohon belajar untuk tidak gampang jengkel walaupun tersimpan. Itu harus, itu kunci bersama. Nanti harus dikeluarin aja gitu. Iya kalau jengkel ngobrol aja, jadi gak <laughs> perlu disimpan. Jadi kayak Mbak Ade ini kan saya lihat beda wajahnya dengan ibu. Kayaknya Mbak Ade mirip ayah nih wajahnya. Jadi bisa bicara dengan santai. Itu seperti itu, nanti kalau bicara dengan santai itu... Insyaallah ketegangan apa tuh nggak ada mulai lentur seperti itu. Insyaallah. sering-sering diajak ngobrol. Sering diajak ya. ngobrol. Ibu nakunak ibu, ibu apa? Sih. Seperti itu. <laughs> ya, tahu? Iya iya. Ya, Insyaallah tahu ya. Belajar ikhlas demi ibu ya. Iya. Ya Alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat ya Mbak Ade. Ya, Dan Mbak Ade yang sabar <laughs> meladeni ibu karena sifat sabar dengan meladeni ibu ini amal mana Mbak Ade nanti ya. ya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, warahmatullahi <laughs> Kalau Mbak Nek bilang Waalaikumsalam, kita jawabnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Mbak Ustadz, ini mungkin banyak juga dialami sama jamaah Mas ya. Bayu, ya jangan gitu Kan Mbak Nek grogi Kan bisa saja, baru pertama kali lihat kamera Oh gitu <gituloh> Ya, tidak apa-apa Dimaklumi Jadi saya mau nanya juga Seperti yang diambil oleh Mbak Nek Mungkin dialami juga ada jamaah yang Uh, orang tuanya mungkin sudah sakit, sudah sepuh, tidak bisa uh, diajak komunikasi. Iya. Sebagai anak apa yang bisa kita lakukan bapak? Mendoakan. Iya mendoakan kayak tadi kayak hmm. Mbak Ade itu memang harus mau kalau memang sayang sama ibu, ya hmm. harus dikasih nasehat kalau memang dulu ibunya itu masih punya sifat diam, kalau ada jengkel marah itu diam saja nah itu diajak komunikasi karena ini juga memberikan nasihat baik bagus jadi si ibu nanti mulai belajar untuk mau komunikasi mau berbicara dan ini akan melatih orang tua kita menjadi lebih baik dan itu amal soleh bagi anak itu amal soleh beneran juga main-main itu itu amal soleh beneran kemudian si anak mau mendoakan orang tuanya yang yang sakit seperti ini yeah. yang dulunya agak malas tahajud sekarang demi Allah demi sayangnya pada orang tua mau bangun malam atau sepertiga malam untuk menjalankan sholat sunnah tahajud sholat sunnah tahajud memang karena Allah dan memang ini juga jelas untuk kei untuk ibadahnya beliau sendiri juga untuk membantu agar orang tua yang sakit itu bisa disembuhkan oleh Allah Taala jadi banyak yang positif banyak yang menjadikan amal sholat nanti kalau kita bisa menjalankan seperti itu dan itu itu kalau menurut saya ya itu salah satu ciri nanti anak ini bisa menjadi anak yang saleh. Siadapan Allah. Amin. Amin. Amin. Mudah-mudahan mudah harapan kita semua ya, Bu ya. Ya, Pak ya. Oke, kita akan break dulu sebentar. Kami akan kembali saat lagi. Tolong Anda juga masih menantikan tablah bersama Bengkel Hati. Kembali lagi di acara Bengkal Hati masuk bersama saya Bayu Oktara. dan juga dipandu oleh Ustaz Danu. Acara ini disiarkan langsung dari Masjid An-Nida Complex MNC TV. Apabila Anda yang di rumah atau di di Anda ingin bersilaturahmi melalui telepon, nomor yang bisa Anda hubungi adalah 021 87797000 atau 87798000. Sekali lagi nomor teleponnya adalah 021 87797000 atau 87798000. Nah itu adalah dua nomor telepon sudah ada yang tersambung mungkin? Halo, sebentar ya Bu ya, ada mau bertanya ibu ya? Iya, sebentar ya Bu ya, yang di rumah dulu nih, sudah nunggu di telepon. Halo, assalamualaikum. Halo ibu, bapak. Ya, waalaikumsalam dengan bapak siapa? Toto, Pak. Toto. Dengan bapak siapa? Toto. Bapak Toto. Soto. Toto. Bapak Toto. Iya, Toto. Bapak Toto ya. di mana Pak Toto? Di Boyolali Pak. Di Boyolali. Di Boyolali. Iya, ya, oke okay, monggo. Sama silakan tengah. Pak Toto langsung dengan Ustadz Danu langsung dengan pertanyaannya ya, Pak Toto. Iya, saya kata dokter kena liver Pak, sama ini sesak nafas. Ya saya mohon solusinya sama Ustadz Danu. Iya, Pak Totok. Pak Totok punya istri enggak, Pak? Punya, Pak, anak dua. Anak dua, istri berapa? Satu, Pak. Satu. Enggak kepancing, Pak Totoknya. Iya, enggak <laughs> kepancing. Karena ada istrinya, jadi enggak kepancing. Oh, iya. <laughs> Pak Totok, kalau iya. Pak Totok terkena liver sama sesak nafas, bisa aja. Itu livernya bengkak. Sehingga menyebabkan sesak napas. Nah sekarang kalau hati Pak Toto bengkak, pertanyaan saya seperti ini Pak Toto. Seringkah Pak Toto itu jengkel sama istri tapi diam? Jadi ada ketakuan hati, kejengkelan sama istri kuat sekali tapi diam. Nggak dibicarain sama istri. Ini Ini khususnya dengan istri dulu ya? Gimana Pak Toto? Iya, iya, iya. Istrinya iya, jengkelin, iya. menurut Pak Toto istri Bapak itu jengkelin begitu. Kadang gitu Pak Ustaz Oh gitu ya sudah ya, ya. Yang sering bikin Pak Toto jengkel kepada sang istri ini apa contoh? Kasih dong saya contoh Pak Toto yang sering istri mengerjakan sesuatu yang Pak Toto jengkel apa? Ya kadang-kadang omongan gitu Ustaz Omongannya gimana omongan istri? Ya ya kadang seplos-seplos kayak lah gitu Ceplas-ceplasnya biasa atau ceplas-ceplasnya sambil I mukul itu kan beda ya? Siwa, ngomong saja Ustaz. Ngomong, kasar tidak omongan beliau? Ya, ada kasarnya juga Ustaz. Oh gitu, Pak Toto? Biasanya jawaban begini itu istrinya ada di sebelahnya, Pak Toto istrinya ada di sebelahnya nggak Pak? Enggak, enggak ada Oh, enggak ada Lagi di mana? Istrinya lagi Aman, di mana? Apalagi istri lagi di mana? ada Di belakang, itu Oh, di belakang Aman Sama aja Deket Iya, mana banget Tapi di belakang, ya, belakang, belakang. Pak Toto Kalau sang istri itu bicaranya oh. hanya ceplas-ceplos Hanya ceplas-ceplos kemudian tidak terlalu kasar Pak Totok santai saja ya santai aja. kecuali kalau bicara beliau agak kasar kalau bicaranya kasar Pak Totok diem dulu diem dulu biarin beliau ngomong kasar diem nanti kalau sang istri bicaranya sudah diem sudah gak ngomong baru Pak Totok bilang istriku ya iya kita film-film dikit kan gak apa-apa ya Bok, kamu bisa jangan kasar seperti itu, itu tidak pantas kalau bicara seperti itu, kamu lontarkan kepada suamimu. Mohonlah ampunan kepada Allah Ta'ala dan belajarlah untuk tidak bicara yang kasar. Seperti itu aja Pak Toto. Dan Pak Toto jangan marah, jangan ada jengkelan yang tersimpan dalam hati. Pak Toto insya Allah paham maksud saya? Paham, paham. Paham ya. Sekarang saya mengajak Pak Totok Mau gak Pak Totok mulai pagi hari ini Setelah Pak Totok ngobrol dengan saya Walaupun kita tidak bersuam melalui muka Tapi hanya lewat telepon Maukah Pak Totok belajar untuk tidak jengkel lagi Tidak takut hati lagi khususnya kepada istri Karena Allah Ta'ala mau gak Pak Totok? Insya Allah mau, mau Insya Allah mau ya Kemudian uh, saya tambahin Pak Toto, jika Pak Toto sholat wajib lima waktu sudah bagus, saya mohon Pak Toto sementara ini, sementara ini ya, rajin tahajud hampir setiap hari, hampir setiap hari. Jadi tahajud mohon ampun pada Allah Ta'ala jika level yang sakit ini karena ketakuan hati Pak Toto, sering jengkel yang tersimpan di dalam hati Pak Toto khususnya, kepada istri atau kepada siapapun boleh Pak Toto jengkel kepada mertua boleh karena karena mertua nggak ngasih warisan mamanya bisa aja tapi Pak Toto harus benar-benar meredakan kejengkelan dalam hati Insyaallah Pak Toto paham yang saya maksud paham paham faham ya Pak, Pak Toto Insyaallah mau menjalankan ya. sholat sunah tahajud beberapa hari atau beberapa ya. bukan beberapa hari beberapa minggu atau bulan ini demi Demi karena Allah dan mohon agar penyakitnya Pak Toto disembuhkan oleh Allah. Mau? Mau, mau Ustaz. Ikhlas? Ikhlas, ikhlas, ikhlas ya. Ikhlas, Alhamdulillah. Saya mau tanya, Pak Toto, tadi sesak enggak nafasnya Pak Toto? Tadi sebelum telpon dengan saya atau kemarin malam. Sesak, sesak nafas. Sesak ya. Sesak ya sekarang datanya sekarang setelah telepon dengan kami rasanya gimana udah napasnya Pak Toto sudah mulai longgar Pak Toto sudah sudah ah, ya? sudah sudah bilang nanti. apa sama Allah bilang apa sama Allah Pak Toto Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Toto, nasihat saya tolong dijalankan. Semuanya dijalankan karena Allah Ta'ala. Amin. Dan sujud kembali pada Allah Ta'ala. Sayang istri dengan baik. Maafkan kekurangan-kekurangannya. Mudah-mudahan nasihat saya manfaat. Sehingga Pak Toto bisa menjalankan syariat Islam dengan istri. Amin. Amin. Ya Rabbul Alamin. Terima kasih Pak Toto. Berikutnya sudah ada nih. di telepon juga yang tersambung. Sebentar ya Bu ya. Halo. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa, Bu? Ibu Sri Rahayu. Ibu Sri Rahayu nanti. Di Jakarta. Oh, <laughs> Ibu Sri Rahayu di Jakarta. Oke, silakan Ibu langsung ke pertanyaan ya Bu ya, karena waktunya sangat singkat nih. Iya Ya, silakan. Saya punya penyakit satu, satu tahun yang lalu. Yaitu tumor payudara sebelah kiri. Tapi sudah diangkat. Uh, sampai sekarang. Penyakit saya itu. Bukannya sembuh. Malah makin mbak berah. Karena tangannya. Bu, mbak berah itu apa ya? Parah gitu? Parah. Tembak parah? Iya. Oh iya. Tampak gede. Gede. Sampai gede nih. Sampai gede nih. Terus. Jadi rasanya itu. kencang, Yarem. Seperti diikat. Kejirat gitu loh. Sampai mengganggu pernapasan, Napas tersengal-sengal. Duduk maupun untuk tiduran. Itu rasanya itu Seperti ini. Iya. Yeah ketape. Ya. Insyaallah. Terus ini saya kan disuruh kemo sudah dua kali tapi saya itu nggak kemo karena biaya. Akhirnya timbul peringkilan-peringkilan menjalar kemana-mana. Ya. <tuh> itu saja bu. Nah, saya kepengin tahu solusinya itu bagaimana. Iya solusinya ya. Oke, okay, terima kasih Bu Insya Allah Kepada sudah paham pertanyaannya Pak Ustadz Ya, semoga Pak Ustadz Ibu Sri Rahayu Iya, kalau Ibu memang Ingin kesembuhan karena Allah Ta'ala Jangan hanya cuma pengen tahu Tapi benar-benar serius mau menjalankan Kalau namanya tumor Atau kanker payudara ini Tidak bisa buat main-main Biasanya Insya Allah disebabkan Tumor atau kanker payudara yang kuat ini biasanya disebabkan karena kejengkelan yang kuat yang tersimpan di dalam dada kemarahan Itu bisa kepada suami dan bisa kepada anak Hanya itu Jika memang ingin sembuh karena Allah Ta'ala Ibu memang benar-benar harus kembali pada jalan Allah Nah pertanyaan saya Ibu sering gak memang marah tapi tersimpan di dalam dada Khususnya kepada suami atau pada anak-anak Butri. suka, ha? suka, ha? suka, suka Sari hingga. Sari hingga, ya. seni tinggal, seni sama suami atau ada. sama anak? -anak? kalau sama anak-anak sih namanya apa? tidak begitu ya. semua yang tidak. sama suami ya. Hmm. Ya, sudah. ibu jalan ni sekarang e, cara penyembuhannya adalah ibu harus kembali ke jalan Allah. ibu minta maaf kepada suami apapun. Yang pernah suami lekerjakan, ibu tidak usah melihat kekurangannya. Tapi ibu minta maaf benar sama suami. Kemudian ibu tahajud, rajin, kemudian mohon diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kalau memang benar-benar ibu tulus, ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan tidak mencoba untuk jengkel lagi yang kuat kepada suami yang tersimpan dalam dada ibu. Mudah-mudahan itu sang tumor ini bisa keluar ae eh, keluar sembuh se hilang ya. sembuh sembuh insyaallah insyaallah kalau serius ya insyaallah bisa hilang amin amin mudah-mudahan ya Bu bisa menjalankan nasihat saya ya ini nabur paksat ya terima kasih ibu Sri Rahayu mudah-mudahan cepat sehat kembali iya pemirsa dan juga jemaah Ameen TV jemaah pegang dari mana pun berada saya sering sekali ketemu dengan orang dengan jemaah yang belum bisa berinteraksi secara langsung lewat telepon atau ketemu langsung dengan Ustadz Danu. Tapi saat beliau mengikuti acara bengkel hati ini karena sering dan juga ikhlas dan juga mengamini doa yang dipimpin oleh Ustadz Danu. Alhamdulillah penyakitnya sembuh dan musibah lainnya terbebaskan gitu. Sering sekali ada yang suaranya hilang sampai ada yang lemes gak bisa jalan. Tapi Alhamdulillah setelah mengamini doa beliau diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Nah, kami akan kembali saat lagi dengan doa yang seperti biasa akan langsung dipilih oleh Ustaz Danu. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama bengkel hati. Kita nah, masuk ke bagian doa penutup pada pagi hari ini. Kita balik lagi mengenai tema yang kita bahas di episode kali ini, yaitu mengenai pahala dan dosa. Ini mungkin untuk menjadi rangkuman dan ringkasan dari obrolan. ...kita pada pagi hari ini Pak Ustaz. Bagaimana maaf. caranya supaya orang itu semakin takut melakukan dosa... ...dan semakin bersemangat untuk mencari dan mendapatkan pahala... ...bukan sebaliknya Pak Ustaz. Iya. Bagaimana caranya? Mungkin tips dari Pak Ustaz. Iya. Yang pertama adalah... ...kita belajar untuk tidak... ...menyepelekan orang lain. Itu pertama. Karena kalau kita sudah menyepelekan orang lain... ...khususnya momanya... Kalau ada seorang pendakwa, kemudian memberikan dakwa, kemudian seorang menyepelekan orang ini, dia akan jauh dari pahala. Karena orang ini termasuk dia orang yang merasa pandai tentang ilmunya. Dan ini dilarang oleh Allah Taala. Karena kalau dia merasa pandai tentang ilmunya, dia sombong tentang ilmunya, dia merasa tinggi tentang ibadahnya, dia tetap masuk neraka. Dia pertama kali masuk neraka sebenarnya, jadi walaupun dia orang muslim, sama, dia gak boleh sambung makanya dia harus harus mengikuti, kemudian yang diceritain apa, kalau yang diceritakan memang penuh dari Quran, untuk kehidupan sehari-hari agar kita kembali lagi pada Allah, agar kita, ya seharusnya dia belajar untuk, kalau kita membacakan ayat-ayat Quran, ya dia harusnya paham seseorang muslim itu kalau dibacakan ayat Quran dia harus menjawab wa itu jelas sekali tapi kalau dia meremehkan, dia bukan meremehkan yang dakwah, dia meremehkan Allah Ta'ala. Nah, makanya di sini, yang pertama, jangan jangan merasa pintar. Jangan merasa bahwa otak saya yang cerdas. Jangan merasa ibadah saya paling tinggi. Gak ada ibadah paling tinggi. Yang tahu hanya Allah. Yang tahu hanya Allah. Kita itu gak tahu. Nah, kemudian, cara bagaimana kita bisa me, me Merahup pahala ini atau amal soleh ini besar Setelah kita bisa menghargai orang lain apapun atribut orang tersebut Kemudian kita sering baca Quran, kemudian kita sering baca tafsirnya Kalau kita mengetahui arti dari tafsir tersebut Kerjakan kalau saya Kerjakan tafsir tersebut Apa yang diceritakan oleh Allah Ta'ala kerjakan Jangan kita membaca Quran tapi mau memojokkan orang lain Itu gak boleh jadi kita membaca Quran untuk kita. Jangan kita membaca Quran untuk mojokkan orang lain. Gak boleh juga. Karena orang lain belum tentu beliau juga memahami si Quran. Jadi gak boleh dipojokkan. Bolehnya diberi nasihat. Nah ini beda. Memberikan nasihat. Nasihat kita itu juga berhubungan dengan uh, hidayah Allah. Kalau orang yang kita beri nasihat belum mendapatkan hidayah gak perlu kita marah. Nah... Kalau kita hobinya marah itu karena orang tersebut belum bisa menjalankan apa yang dalam Quran... ...karena kita masih dikuasai nafsu. Nafsu amarah yang kuat sekali dan itu juga tertulis. Kalau memang amarah kita itu kuat sekali, itu dosa. apapun bentuknya amarah itu... Dosa. Iya, Mudah-mudahan e, kita semakin paham nih mengenai dosa. Dari dosa kecil sampai dosa besar bisa kita hindari. Jangan ditumpuk mudah-mudahan masalah yang ditumpuk bukan dosa ya insya dosa insyaallah kalau pun dosa enggak becindol enggak kelihatan cuek aja yang ngelakuin mudah-mudahan kita bukan termasuk kalau yang seperti lihatannya ya, kalau udah kesalahan kita muncul itu kalau udah sakit naya baru kelihatan baru, ya. baru sadar <laughs> itu pun kalau sadar kalau enggak ya dia bayar aja rumah sakit sampai matinya gitu <tuk> terima kasih sudah ya. kita diberi kesadaran sebelum sampai ke hari seperti itu ya bu ya ya amin ya, amin, ya, Pak, amin, ya. Amin. Amin. semua usaha dan ikhtiar kita mari sama-sama kita melanjutkan doa yang seperti biasa langsung diberi oleh Ustaz Alwi monggo Ustaz. Alhamdulillah terima kasih Mas Bayu Jamaah Masjid Anida dan juga pemirsa Bengkel Hati yang dirahmati oleh Allah, Amin. Marilah di akhir acara Bengkel Hati ini kita berdoa kepada Allah Taala dengan khusuk, dengan tulus, dengan ikhlas. Tundukkan kepala hanya hati kita yang mencoba merengkuh kedekatan kita pada Allah, agar doa doa kita dikabulkan oleh Allah Taala, Amin. Mari kita berdoa kepada Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alamin. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa syahdi ya jama'in. Ya Allah, ya Aziz, engkau lah yang berkuasa terhadap semua makhluk yang kau ciptakan di langit dan di bumi. Dan engkaulah yang berhak memberikan rahmat kepada hamba-hambamu yang kau pilih. Karena amal solehnya. Dan engkau juga lah yang berhak memberikan musibah dan peringatan kepada hamba-hambamu.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 Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami, ya Allah, dari lisan dan perbuatan dolim kami. Ya Allah, kami mohon agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami sayangi, ya Allah. Ya Allah, kami mohon agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa guru-guru kami, ya Allah. Amin. Ya Allah kami mohon ampunan kepadaMu Ya Allah jika kami sering menyalai apa yang ada di dalam Al Quran dan Sunnah RasulMu Ya Allah Alhamdulillah Engkau telah menitipkan iman dan taqwa di dalam hati kami Alhamdulillah Ya Allah Engkau telah mengizinkan kami menjalankan syariatMu Alhamdulillah Ya Allah Engkau telah banyak memberikan kami nikmat dan rizki Ya Allah. Yang tidak terbisa kami hitung, Ya Allah. Ya Allah. Jika kami banyak melakukan kesalahan dan dosa. Sehingga Engkau berikan kami peringatan dan sakit pada diri kami. Kami mohon ampun kepada mu, Ya Taufar. Kami mohon ampun kepada mu, Ya Taufar. Dan kami mohon kepada mu, Ya Allah. Agar Engkau berkenan menyembuhkan penyakit yang ada pada diri kami, Ya Allah. Dan mencabut peringatan yang ada pada diri kami, Ya Allah Ya Allah Jika di antara anak-anak kami ada yang sakit karena perbuatan salah kami di hadapanmu sebagai orang tua, Ya Allah Ampuni dosa-dosa kami, Ya Allah Ampuni dosa kami, Ya, ya Taufan Dan kami mohon kepadamu agar kau berkenan menyembuhkan penyakit anak kami, Ya Allah Ya Salah Agar kami lebih sujud padamu, Ya Allah Ya Allah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 Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Mudahkanlah kami menjalankan Kebaikan yang ada di muka bumi ini Ya Allah Ya Allah, hanya kepadamulah kami menyembah Dan hanya kepadamulah kami Meminta pertolongan Jika kami sering melakukan Perbuatan musrik Ampuni dosa-dosa kami, Ya Allah Ampuni dosa-dosa kami, Ya Allah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Subhanallah Ya khasana Wafil akhirat Hassanah, wa qinada bannarah, walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah acara hati pada pagi hari ini. Mudah-mudahan melalui acara ini kita sama-sama mampu menjaga hati kita agar terhindar dari penyakit ataupun musibah lainnya. Saya mohon maaf atas segala kurangan dan terima kasih untuk perhatian anda. Bayu Octara undur diri wabillahi taufiq walaidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.